Selamat datang di pasukan cantik TM. Emang lagi cantik. Inilah saatnya Udin WMS akan berkolaborasi dengan DJ Arjun Demodif Production. アニャリアター 何やりやった 三つ。<音楽> やった And then see I d n t drink t Jangan lupa subscribe pasukan cantik TM the, the Best.